Baik, Bismillah. Masjid memang bukan untuk tidur, tapi bukan dilarang kalau ada orang tertidur di masjid. Atau mungkin ada orang punya tujuan menghidupkan masjid lalu tidur di masjid. Tentunya ada aturannya tidak mengotori masjid. Kalau hujahnya masalah mengotori masjid, wc tidak boleh dikotori, tidak boleh dikotori. Jangan mengotori masjid. Kalaupun harus tidur, mungkin di tempat yang sudah disiapkan. Kalau ngambil bagian masjid ada salah satu istri nabi, ada punya bagian masjid disekap untuk tidur sehingga punya tanggung jawab untuk membersihkannya, tidak mengotori masjid. Kemudian masjid ada aturannya. Artinya begini loh ya, jamaah tabligh adalah kelompok yang masya Allah semangatnya luar biasa tinggi, bisa masuk gunung-gunung dan sebagainya. Sehingga bagi kita adalah itu adalah potensi pelengkap. Ada pondok pesantren yang hanya di dalamnya menuntut ilmu, ada yang menyebarkan ke sana kemari. Tapi harus ada dua belah pihak. Dari sisi Jamaah Tabligh sendiri ngelihat ada sebagian masjid yang memang dijaga kebersihannya. Ya kan? Tentunya kalau tiba-tiba ada datang orang membawa kompor dan sebagainya, bukan karena salah mau kompor, bahkan ini kemandirian, enggak ngerepotin orang kan? Hebatnya Jamaah Tabligh. Tapi kadang masjid sudah ada aturannya, ada manajemennya bersih takut kotor. Jadi ini Anda jangan memaksakan ke masjid itu. Karena ada masjid lain lagi masih ada. Jadi dia dua belas sisi lain kita sebagai orang yang punya masjid kita harus berbangga dengan orang yang menghidupkan masjid seperti itu. Berbangga satu sisi. Artinya apa? Di saat kita menolak ataupun menerima pun tidak boleh dengan hawa nafsu. Mungkin di saat kita ingin menolak dia karena urusan kebersihan dan peraturan di masjid. Misalnya apa? Masjid ini banyak perempuannya. Kalau ada laki-laki tidur di sini jadi repot. Atau sebagainya. Maka tentu dengan hal yang baik di saat menyampaikannya. Boleh, tidak boleh dengan kebencian. Tidak boleh dengan permusuhan. ya. Nah, dan dari bajama Atta Black sendiri mungkin harus Kawan-kawan kita berjuang-berjuang itu yang harus pertama izin yang benar. Dan tidak semua masjid yang tidak mengizinkan itu benci, itu suudon kita, ya kan? Karena mungkin masjid sudah punya program rapi ini. Jadi izin yang baik. Kalau tidak ada masjid Allah itu banyak. Kan kita tujuannya dakwah kan? Jangan memaksakan ya. Satu. Kemudian paling kita patuhi dulu program yang ada di masjid dulu jangan sampai waktunya anak ngaji tiba-tiba kita berceramah ini, ini, ini, ini sebenarnya punya potensi kemudian masalah iktikaf iktikaf itu pokoknya anda tinggal di dalam masjid dalam matahari imam syafi'i biarpun sebentar anda niat iktikaf maka anda mendapatkan pahala kalaupun anda tertidur di tempat tersebut mendapatkan paha, pahala jadi ini, iktikaf di masjid itu dalam matahari kita anda duduk di sini jangan ragu niat nawaitul itikaf buddatan itikofa fi hadzal masjid aku niat itikaf sepanjang aku di masjid aku niat itikaf gitu saja sudah dapat pahalanya sepanjang Anda duduk dapat pahalanya cuman sayangnya tadi Anda enggak niat kan <laughs> ya makanya dapat pahala Pahalanya malah pahala salat nih permasalahan kita sering lupa niat itu saja <laughs> baik kemudian masalah tidur di masjid itu memang harus waspada kalau kita bawa alas sendiri sangat bagus kalau tiba-tiba karpet begini tiba-tiba mohon maaf ya Karena ompol atau iler dan sebagainya ya, kita akan mengotori masjid. Cuman tidur di masjid tidak dilarang. Secara syarih baru akan dilarang kalau memang nanti mengotori masjid mengganggu masjid. Maksud kami itu apa? Tidak boleh kita saling menyalahkan. Kita harus kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Di saat anda ditolak bukan berarti dia benci kepada anda. Karena anda sebagai orang yang datang saya beri hiburan. Kalau anda ditolak di sebuah masjid bukan itu karena kebencian. Mungkin ada aturannya sendiri masjid tersebut. Sebab masjid kan ada aturannya, ada DKI-nya dan sebagainya Dan kita orang luar jangan jangan Seenaknya sendiri kan gitu. satu Satu, hal lain lagi yang urus masjid Jika ada orang datang seperti itu, tidaknya kita Jangan antipati, enggak boleh, karena ini adalah orang untuk menghidupkan masjid Kalau ternyata ursai masalah kebersihan, mungkin kita berpikir Gimana kalau masaknya di, di pinggir sana, jauh sana Kemudian tidurnya juga Kalau pada zaman Nabi, Ashabu Sufah Ashabu Sufah itu gini lah modelnya masjid nabi itu anggap sih masjid, ini lokasi ya masjid itu begini, ini masjid separuh ini di seberangnya sana gambarannya itu gini, sana ini. ini masjid ya, anggap saja ini lapangan, hamparan itu, hamparan karpet kuning ini masjid karpet kuning ini adalah masjid, kemudian di tempatnya ibu-ibu ashabusufah, orang-orang fakir yang tinggal bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dan nabi tidak melarang yang demikian itu komunikasi yang baik, khusnudon semuanya adalah potensi yang ngurusi masjid alhamdulillah masih ngurusi kebersihan masjid sebab banyak masjid itu kotor banget ya maka kita pun datang jangan ngotori satu sisi satu sisi kalau anda ditolak jangan terlalu marah masih ada masjid yang lain kan yang penting kan kita bisa beribadah itikaf, menghidupkan masjid Saya Kan ada masjid lain yang bisa kita hidupkan sehingga jangan sampai kita mudah membuat permusuhan kepada siapapun umat islamnya harus indah insyaallah itu saja insyaallah cukup bismillah